Ali Tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan Rahmat B di Jalan Borobudur nomor 2B Pandean Caruban Madiun 63153 Jawa Timur. kejadian ini saya alami ketika saya bekerja di PLTU Python atau di PT MSE pada waktu itu kira-kira sudah lama sekira tahun 1995 kami bekerja lembur dan pulang jam 9 malam dan rasanya ingin mandi, tapi sayang di mes banyak teman-teman yang pada mandi, maka kami putuskan mandi di kali sama-sama. Dan kira-kira ada delapan orang yang jaraknya cukup jauh dari mes. Dan melewati rimbunan bambu dan sesekali jalannya menurun. Dan kami pun mandi sama-sama. Segar sekali rasanya. Dan sambil mandi aku lihat sekeliling, alangkah terkejutnya... Aku melihat sesosok tinggi besar berdiri di bawah pohon sukun <SILENCIO> Dan aku pun menunjukkan kepada kawan-kawan Lihat, itu siapa berdiri itu? Hitam dan besar sekali Dan teman-teman pun seperti Tantono, Bambang, Narti dan lain-lain berkata, "Jangan ngawur. Awu-awutok sampean iki." Dia tidak percaya dan akhirnya kuperlihatkan, "Ayo, berdiri dan lihat sendiri itu. Apa itu?" <Gluluh> <Gangminded> Kami pun akhirnya berlarian hingga lupa tidak berpakaian alias telanjang bulat meninggalkan pakaian kita masing-masing. <tuh> 8 orang berlarian Kejadian ini ada di desa Binor Python, Probolinggo Kami dari tim Madiun Caruban Python Simpowerplan MSE Bersama tim CIMAT